Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Rahim. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin jamaah salat Zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin kita tentu saja sangat meyakini betul bahawa Apapun yang kita usahakan, apapun yang kita perjuangkan di dalam hidup ini Tidak mungkin bisa berakhir dengan keberhasilan Jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan Sering kita membaca ayat 255 Al-Baqarah Yang lebih dikenal dengan ayat kursi Man zallazi yasfawaindahu illa biizni Jangankan kita manusia biasa Bahkan Rasul pun tidak pernah bisa menentukan jalan hidupnya itu untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Kulamlik kulinas dinabsi darlan walan nafa ilah masya Allah. Katakan Muhammad sampaikan pada umatmu, saya tidak memiliki sedikitpun kekuasaan untuk memberi manfaat atau mudarat tanpa dengan izin Allah semanatana. Semua keberhasilan yang bisa dicapai oleh kita manusia Adalah dengan izin Allah Apapun bentuk keberhasilan itu Seorang pencuri bisa berhasil mencuri Seorang koruptor bisa sukses dalam korupsinya Juga adalah dengan izin Allah Kalau tidak diizinkan Allah bagaimana mungkin dia bisa berpikir untuk korupsi? Bagaimana dia bisa merancang untuk perbuatan maksiat? Yang membedakan antara satu amal dengan yang lain ada izin pleased ridha Allah, ada izin minas ridha Allah. Seorang pencuri dia <coughs> bisa mencuri Berhasil mencuri dengan izin Allah Tapi minus ridha Allah Bahkan plus murka Allah Karena Allah tidak meridhoi perbuatan itu Insya Allah kita barusan bisa melaksanakan ibadah sholat Dengan izin plus ridha Allah SWT Yang kita harapkan bukan hanya sekedar izin Allah Tentu saja Maka orang-orang kafir pun mereka bisa berhasil dalam usaha mereka dengan izin Allah. Tapi apakah mereka diridoi Kekafiran saja sudah mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Dari semua ini kita cepat sekali menarik kesimpulan betapa erat sebenarnya hubungan antara usaha kita dan Doa Karena itu saya punya keyakinan bahwa Tidak ada seorang muslim yang Dalam hidupnya yang tidak pernah berdoa Jangankan muslim yang soleh-soleh Seperti hadirin sekarang ini Amin Sugan itu Amin lah insya Hari nutus aroleh ya, hari karena ngada rohana Paling tidak kalau dia malu berdoa kepada Allah karena ketidaksolehannya, minimal dia minta kepada orang lain untuk mendoakan dia. Karena kesadarannya itu bahwa segala sesuatu hanya akan terjadi dengan izin Allah. Yang sekali yang sering kali menjadi pertanyaan bagaimana atau apa yang harus kita lakukan agar doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sudah sangat sering kita berdoa pada Allah dan sesering itu juga sering kita merasakan doa kita itu tidak dikabul oleh Allah. Padahal dalam berbagai ayat Allah menjanjikan udhoni astajib lakum berdoalah kalian padaku pasti saya akan kabulkan doa kalian dan Allah mustahil mengingkari janjinya. Jadi apa yang salah dalam diri kita sehingga Allah tidak berkenan mengabul doa kita? Saya melihat dalam ayat 186 Al Baqarah. Itu paling tidak ada lima syarat yang Allah tentukan Agar doa seseorang itu dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya ingin <coughs> manfaatkan ini Di dalam Al-Baqarah ayat 186 Itu dikatakan Wa izah sa'ala ka'ibah di'anni fa'inni korib Ujibu dakwatadda izada'an fal yastajibuli wal yu'minubi la'allahu mirsudun jika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku itu sangat dekat dengan mereka Saya akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa kepada aku sepanjang mereka beriman, memenuhi kewajibannya dan beriman kepada aku Ada lima syarat Yang pertama, syarat yang pertama terungkap dari firman Allah wa iza Sa'alaka Jika hamba-hambaku bertanya Padamu Sangat sering kita menemukan Bentuk kalimat seperti ini Dalam Al-Quran Sa'ala yas'alu naka Ada yas'alu naka Mereka bertanya Kepadamu Muhammad tentang ini Tentang apa misalnya Kamar, minum kamar dan berjudi Min al-khamri wal-maisir Lalu jawaban Allah Kul katakan Katakan Muhammad Sampaikan kepada umatmu Ini jawabannya Ya sa'alu naka'anir ruh Mereka bertanya Kepadamu Muhammad tentang ruh Kul katakan Sampaikan kepada umatmu Ini jawabannya Bahawa urusan ruh tidak ada yang bisa mengetahui Kecuali Allah Kulir ruh min amli rabbi yas'aluna kaanil mahid yas'aluna kaanil yatama banyak sekali bentuk kalimat begitu selalu bentuknya yas'alunaka akan muncul kalimat kata kul katakanlah jadi kalau saya gambar sekarang di sini Allah gitu lalu di sini kita manusia manusia ketika dulu zaman para sahabat itu mereka aktif sekali bertanya kepada rasul gitu belum lagi sesuatu itu dinyatakan haram oleh Allah Mereka sudah bertanya pada Rasul Ini haram apa enggak ini minum khamar dan berjudi itu Bahwa Kalau haram mereka segera akan berhenti gitu. <tuh> Saking seringnya itu sampai Rasulullah mengatakan Sudah jangan terlalu banyak tanya Nanti banyak sekali yang haramnya Itu saking mereka itu luar biasa ingin hidup Di jalan Allah itu, ya. Yang mereka ragu buru-buru tanyakan Oke Ya. Itu mungkin bedanya umat Islam dulu di zaman Rasul dengan yang sekarang. Sekarang sudah dibilang haram saja masih nyari-nyari dalil halalnya. <tuh> Sehingga saya sangat sering sekali itu dalam berbagai kesempatan datang lagi pertanyaan ini gimana nih hukumnya haram atau enggak? Dah masalah itu sudah sangat jelas betul ya. Dan mungkin dia sendiri sudah menanyakan pada beberapa ulama itu ya. ya. Jawabannya tetap itu. Lalu dicari yang satu ini, siapa tahu ini rada halal sedikit. Ya. Jadi bertanya itu karena ingin ingin bagaimana yang haram tuh bisa rada halal. Jadi umat pada waktu itu aktif bertanya kepada Rasul. Jadi kalau di sini Rasul, <tuh> jadi umat bertanya kepada Rasul, Rasul ngadu kepada Allah. Gitu, gitu. Biasanya beliau merenung gitu, menjalin komunikasi dengan Allah. Gitu. Ini tidak langsung kadang-kadang sampai sehari dua hari baru datang jawabannya. Nah jawaban dari Allah itu kepada Rasul kul cool. katakan. Jadi dari Rasul dari Allah pada Rasul dari Rasul baru disampaikan lagi pada umat. Jadi dari umat ke Rasul Rasul kepada Allah Allah kepada Rasul lagi <tuh> katakan Muhammad sampaikan pada umatmu ini jawabannya selalu begini. Kecuali hanya satu, ya, yaitu ayat 186 Al Baqarah ini, di mana dalam ayat ini Allah menyatakan Wa izah saala ka ibadhi jika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang Aku, mestinya apa di sini? Kul, kul fa ini karib katakanlah kepada mereka Muhammad, sesungguhnya Aku itu sangat dekat dengan mereka. Tidak ada kata kul. Lihat saja dalam Al-Quran tidak ada kata kul itu. Hilang kata kul itu. Gak ada, gak ada bukan hilang. Gak ada kata kul di sana. Jadi seakan-akan manusia bertanya pada Rasul, mungkin kalau kita Rasul ngaduk pada Allah, ketika Allah akan menjawab, apakah dirinya itu dekat atau tidak dengan Allah? Maksud saya diri, diri Zat Allah itu dekat atau tidak Dengan hambanya Ketika akan membuat jawaban itu Allah tidak lagi mempergunakan Rasul sebagai perantara <tuh> Tapi jawaban itu Seolah-olah langsung kepada manusia Kepada umat Fa'inni <tuh> karib, sesungguhnya aku sangat dekat Rasul tidak dijadikan perantara Untuk menyampaikan Pesan ini Kenapa? Untuk meyakinkan Kepada kita bahwa Urusan dekatnya kita dengan Allah Itu tidak memerlukan seorang perantara Hatta seorang Rasul sekalipun Artinya masing-masing kita manusia Bisa mendekatkan diri pada Allah Tanpa membutuhkan seorang perantara Untuk menghubungkan kita dengan Allah Untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Setiap manusia bisa dekat dengan Allah Asal dia memenuhi persyaratan tertentu bahkan manusia yang paling banyak dosa di dunia ini pun kalau dia mau bisa dia menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah tanpa dia memerlukan seorang perantara. Rasul pun tidak boleh dijadikan sebagai perantara. Nah, saya mencoba ingin melihat ini ya. Mungkin di sini salah satu kesalahan kita itu ya. Bukan kita di sini, maksudnya kita sebagian umat itu ya yang apa yang disilahkan dengan wasilah Tawasul Jadi mereka untuk mendekatkan diri Pada Allah lalu menjadikan seseorang Sebagai perantara Untuk menghubungkan antara mereka Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Wah oh, disini itu sudah keliru Keliru mereka sudah membuat jarak Begitu sangat jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah sangat tidak suka Dengan itu Ambil contoh begini hadirin ini mungkin satu kebiasaan. Saya memang perlu-perlu bukan berhati-hati. Maksud saya, ya punya kewajiban moral lah saya untuk menyampaikan itu karena ini menurut saya memang saya yakin ini keliru. Gitu ya. Ada kebiasaan kita, misalnya begini. Di pengajian-pengajian saya masih sering mendengar bentuk seperti ini Ila hadrati Sayyidil Mustafa Rasulullah SAW Al-Fatihah Al-Fatihah Dasar oleh dia Al-Fatihah Al-Fatihah Al Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Ila hadrati Syekh Abdul Kadir Jailani Al-Fatihah Al-Fatiha, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Amin. Wa ilah khususan, khususan ilah arwah bulan. Al-Fatiha, Al-Fatiha, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Amin. Khusaroleh, dia ni luai, kumaha itu. Nah, kalau sebelum, lalu kita mencoba bertanya sekarang. Barusan Al-Fatiha yang kita baca itu untuk siapa? Kalau Bapak kebetulan dapat surat dari orang Arab Di Arab Saya yakin disampul suratnya itu Ada tulisan itu Ilahadrati Artinya ditujukan kepada Kepada yang terhormat Anu gitu. Itu disampul surat Ilahadrati Jadi ilahadrati Sheikh Abdul Qadil Al-Fatihah jadi Al Fatihah itu untuk siapa itu? Untuk siapa Abdul Jalani? Itu orang itu jadi orang taat ibadah ta ka Syah Abdul Jalani. Otida oh, katanya. Tidak bukan itu Al Fatihah kita kita bukan ditujukan pada Syah Abdul Jalani. Al Fatihahnya ini kita misalnya katanya begitu. Kita manusia dan di sini Allah itu ya. Di sini arwah orang-orang yang sudah meninggal ya, Termasuk Syekh Abdul Qadir Jalani itu. Jadi kita berdoa kepada Allah Membaca Al-Fatihah gitu. Kita membaca Al-Fatihah tadi Amin Ini Allah Tolong pahalanya ini Kalau nanti ibadah saya diterima Al-Fatihah saya ini Tolong pahalanya dikirimkan ke ini Syekh Abdul Qadir Jalani atau ke tadi Rasulullah atau ke siapa ini? <tuh> nah jadi ada kirim kiriman pahala. Apa memang ini dimungkinkan itu? Bukankah di dalam hadis itu Rasulullah Sosalam mengatakan jika seseorang itu meninggal dunia, maka putuslah seluruh amal perbuatannya kecuali tiga kan itu ilmu yang bermanfaat, lalu kemudian Amal jariah yang bermanfaat Dan doa dari anak yang saleh Ini mana ini Ini kan bukan doa Ini, ini Saya beribadah Lalu saya mohon amal saya itu Dikirimkan pada lalu Bagaimana itu Bagi pula kenapa yang dikirim-kirim itu yang saroleh? Katanya siapa sih saya berulang kali di jalan itu? Teh intinya. Ketika ditanya siapa saya berulang kali, tidak tahu katanya si wali kenal. Hmm Nah itu berdi kirim. Apalagi kalau dia seorang wali kan tentunya dia sudah luar, sudah sudah tenang di sini amalnya sudah banyak dia. Biasanya yang ngirim tu yang kebanyakan kan? Kebanyakan solehnya lalu ngirim kepada yang Yang kekurangan kan itu Loh, Jadi kalau kita ngirim kepada Rasul ngirim kepada ini, Artinya kita yang kebanyakan Kesian Rasul nanti kekurangan ibadah Saya kirimin ini al-fatihah gitu Pahala al-fatihah Apa apa jadi begitu atau gimana ini Lalu kenapa tetangga kita Yang baru meninggal yang kita tahu banyak dosanya lah Paling tidak menurut ukuran kita Gak pernah kita kirimin yang Kita kirimin ini Jangan-jangan kita bukan ngirim ini sebenarnya Kita mengharapkan sesuatu dari sini Untuk menghubungkan kita ke sini Dan itu adalah sejarah kemusrikan dahulu kan Kalau kita baca itu Ketika mereka dulu berhubungan dengan orang-orang yang soleh Untuk mendoakan mereka kepada Allah Ketika mereka meninggal dunia yang dianggap solehnya itu Lalu mereka bingung Akhirnya orang yang dianggap soleh itu dibuatlah patungnya Lalu mereka terus saja berhubungan dengan Lo bedanya sekarang dengan kita Sebagian kita maksud saya Sebagian dari umat Islam ini Ya bedanya kemarin tidak dibuat patung saja Cuma kuburannya tetap saja didatangi Lalu dimintai berkah kan Malah diusap-usap Kuburanan itu kan di kalenang gitu nah, bedanya apa? Nah ini, ini hal yang jadi tidak ada kiriman-kiriman ibadah kan itu. Ya orang yang meninggal dunia sudah selesai. Sudah tutup buku itu. Paling hanya bisa nambah ibadahnya itu dari karya-karya dia yang tertinggal. Loh katanya sudah tutup buku tidak mungkin lagi dia dapat ibadah. Iya. Loh kok ada dalam hadis tiga hal itu. Tiga hal itu karya dia. Iya kan? Amal jariah. Berarti amal dia yang tertinggal. Misalnya dulu dia pernah bangun musyola. Dia pernah nyumbang apa misalnya di masjid ini nyumbang sejadah, sejadahnya kepakai sampai 10 tahun setelah dia meninggal dunia, maka 10 tahun mengalir terus ibadah dia kan itu. Karena itu karya dia yang tertinggal. Dia bangun sumur di kampung misalnya, lalu sumur itu selama setelah dia meninggal dunia masih terpakai oleh orang kampung itu selama 30 tahun. Nah, selama 30 tahun ngalir sebagai amal jariah, karya dia ilmu yang bermanfaat, karya dia pada waktu hidup dia mengajarkan ilmu kemudian ilmu itu bermanfaat sampai dia meninggal dunia masih dimanfaatkan mengalir, karya dia gak ada dia bisa menambah amal kecuali karyanya doa dari anak yang saleh karya dia kalau misalnya anak itu salehnya bukan karya dia percuma itu doa dari anak yang saleh misalnya ada seorang misalnya orang tua Gak pernah mendidik anaknya itu menjadi anak yang soleh. Untunglah si anak itu akhirnya disolehkan oleh lingkungannya, misalnya kan. Lalu setelah meninggal, orang tuanya itu berdoa lah si anak yang soleh itu. Akankah manfaat bermanfaat bagi si orang tua? Tidak ada. Maulah si orang tua itu durhaka karena dia sudah lalai tidak mendidik anaknya. Makanya. Kalau kita lihat misalnya Dalam hadis Apabila ada seorang meninggal dunia Lalu ada 40 orang yang mendoakan dia dengan ikhlas Saya jamin kata Rasulullah Doa yang 40 orang itu pasti diterima oleh Allah Kalau yang 40 orang itu berdoa Ya Allah ampuni seluruh dosanya diampuni seluruh dosanya. Ya Allah masukkan dia ke dalam surga Masukkan ke dalam surga Asal ada 40 orang saja Sebenarnya kalau kita bicara target sebenarnya Kita sudah harus bicara Ngitung-ngitung itu anda kata besok kita meninggal dunia kira-kira ada 40 yang mendoakan. Ya. Adalah saya kira. 40 ini yang hadir di sini kan lebih dari 40. Tapi harus ikhlas. Ikhlas. 40 juta kalau tidak ikhlas soalnya enggak akan ada arti apa-apa. Misalnya diapropan nih pengadoakan itu. Oh kalau bisa asal banyak orang berdoakan sih Enak orang kaya Sisakan saja uang Nanti kalau saya meninggal dunia Yuk bagi-bagikan Kandunga doakan gitu Wah, oh, Aman itu yuk, 40 orang berdoa dengan ikhlas Gak mungkin seseorang itu akan berdoa dengan ikhlas Kalau dia tidak merasakan karya si almarhum Sehingga dia merasakan kehilangan gitu kan Kehilangan karyanya Maka mereka berdoa dengan ikhlas Berarti karya lagi yang menentukan itu Empat puluh ini untuk untuk Laki-laki ya Kalau untuk wanita ini ada kabar gembira Bu Enggak perlu empat puluh sebenarnya Target minimalnya itu ya Kalau bisa empat puluh juta alhamdulillah Kalau untuk ibu-ibu cukup satu Target minimalnya itu Satu ikhlas suami Khabar dalam hadis Rasul mengatakan ayumaim beratin matat wazaujuhara din anhada kaladzana siapa saja seorang istri yang meninggal dunia asal suaminya ridho pasti si istri itu akan masuk surga kalau dia hablumin Allahnya sudah baik dalam hablumin anas membuat suaminya itu ridho ikhlas ketika eh, si ya ketika istrinya meninggal ridho ikhlas bukannya senang ya. Anda mungkin saja ada seorang suami yang begitu istrinya meninggal. Aduh, Bu, rido pisan. Rido ikhlas. Nah, lentikamari atulah. Itu, itu mungkin ridonya lain itu. Jadi jadi yang yang yang bernilai itu hanya-hanya karya gitu. Jadi bagaimana kita bisa ngirim-ngirim ke sana itu? Nih, saya bersedekah atas nama almarhum ayah saya. Tolong ya ini dicatat atas nama Almarhum ayah saya Almarhumnya mana? Di sana di alam barzah, sudah meninggal Ya jelas almarhum Lalu yang ini uang siapa? Uang saya, yang sekarang sedang bersedekah siapa? Saya Loh, pahalanya kok jadi untuk almarhum? Yang uang-uang saya Yang bersedekah sedekah saya Yang melangkah saya, yang berfikir saya Yang berniat saya loh, ya Saya yang dapat pahala Bagaimana orang lain bisa mendapat pahala? Jadi, kekeliruan mungkin dalam dalam doa kita yang pertama ini yang kenapa doa tidak terkabul? Mungkin ya, karena masih hit, masih ada orang yang kadang-kadang menjadikan ini sebagai perantara untuk menghubungkan dia untuk itu. Setelah dia berhubungan ilah hadrati ini Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah Al-Fatihah, al kirim ke dia, kirim ke itu semua Baru dia berdoa Ya keliru keliru. Dia mencoba mencari se Seseorang yang telah tiada Arwah siapa Untuk menghubungkan dia Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang bisa ini. Rasul pun Tidak pernah mengajar, diajarkan kita Untuk mengirim Al-Fatihah kan? Yang ada kita berselawat bersalawat apa? Ya mendoakan. Allahumma shalli ala Muhammad, mendoakan Rasul. Itu syarat yang pertama, kita lihat di dalam ayat ini. Wa salaka ibadi anni fa inni qaribuji bud'a wa tad'a iza da'an. Yang kedua. Syarat yang kedua itu terungkap dari ibadi. Nah, ini ya. Hamba-hambaku, ini rasanya saya pernah mengungkap masalah ini, bahawa di dalam Al-Quran itu ada dua istilah, ada abid, abidun, ada ibadun. Ini dua-duanya berasal dari akar kata yang sama, yaitu abdun. Ya. Dari akar kata yang sama abdun, lahirlah dua-dua istilah abid. Abid dan ibad, Karena akar katanya itu sama Abdun, maka artinya pun sebenarnya Sama, yaitu hamba Lalu kenapa dibedakan dalam Istilah seperti ini Kalau kita menemukan di dalam Al-Quran Kita sedang baca Al-Quran, ketemu kata Abid Dan itu menunjuk tentang kehidupan kita di alam dunia ya, Kalau di akhirat semuanya sudah diistilahkan Abid oleh Allah kalau di dunia kita ketemu istilah abid Maka pasti, maksud saya Al-Quran sedang menceritakan tentang kehidupan manusia di dunia Maka pasti yang dimaksud dengan istilah ini Ini hamba-hamba Allah yang kafir Atau muslim-muslim yang ahli masyad Itu mesti julukannya abid Tapi kalau untuk orang-orang mukmin yang soleh Seperti hadirin Itu istilahnya adalah ibad Nah, Allah menyatakan Wa izah sa'alaka ibadi Jika ibad-ibadku bertanya Kepadamu Muhammad tentang aku Sesungguhnya aku itu sangat dekat Dengan siapa Allah dekat? Dengan ibad Saya akan kabulkan doa orang-orang Yang berdoa kepada aku Siapa? Kalau dia sudah jadi ibad Jadi kalau kita misalnya Berdoa kepada Allah bertahun-tahun Terus doa kita tidak dikabul-kabul oleh Allah salah satu kemungkinan ini salah satu kemungkinan ya mungkin ada kemungkinan lain Allah sedang menguji keimanan kita, kesabaran kita dan mungkin itu kan ini salah satu kemungkinan mungkin kita tuh masih abid masih jauh dari Allah gitu. Ya, belum jadi ibad. Nah ini kenapa? Mungkin salah satu pertanyaan yang sering kali muncul gitu kan. Kenapa banyak orang berdoa di Indonesia sampai bertahun-tahun tidak dikabul oleh Allah doanya itu ada saya punya teman itu 13 tahun berdoanya tidak dikabul-kabul minta keturunan begitu dia dan istrinya pergi saja ke Mekah berdoa kontangan saja punya anak hamil langsung di Mekah itu sekarang anaknya malah sudah lima itu terkabulnya di Mekah. Kenapa demikian? Lalu orang kemudian menyimpulkan jangan-jangan Allah ada di Mekah. Oh tidak, ada tidak salah itu. Di dalam ayat ini jelas tidak dijelaskan sesungguhnya aku itu sangat dekat kalau orangnya ada di Mekah kan tidak. Oh, kalau Allah hanya dekat kalau manusia ada di Mekah, rugilah orang yang enggak bisa pergi ke Mekah. Tapi kenapa banyak manusia merasakan dekat dengan Allah itu ketika di Mekah? Kok di Indonesia berdoa sampai ribuan orang kumpul di Gasibu? Nggak ada satupun doa yang dikabul gitu Bahkan lima ribu ulama pernah kumpul di Senayan Memimpin sekian satu juta umat katanya berdoa di Senayan Tidak, nggak ada di Danuka-Kabul gitu Masih kena abid. Jadi kalau di sini tadi Allah itu gambarannya kita buat seperti itu. Di sini manusia, nah maka kata antara kita dengan Allah itu ada jarak yang memisahkan kita gitu. Antara kita sebagai abid dengan Allah gitu ya, itu ada jarak. Untuk kita bisa dekat dengan Allah, kita harus bisa menjadi ibad. Nah, barulah kita akan dekat sampai kata Allah dalam Quran Surat Qaf 16. Maka seseorang itu bisa dekat dengan seperti Lebih dekat daripada dia dengan urat lehernya sendiri. Ini kalau dia sudah jadi ibad. Ini. Nah, boleh jadi orang-orang yang tadinya di Indonesia berdoa tidak dikabul-kabul oleh Allah. Ketika dia sampai di Mekah itu dia dulu karena dia di Indonesia masih abid ketika sampai di Bekah, dia sudah jadi ibad. Dia sudah menempuh itu upaya pendekatan diri kepada Allah, taqarrub Allah itu kan? dengan menempuh syariat. Itu kalau ini bahasa ulama fikih, kalau ulama tasawuf ini disebut tarekat ini. Lihat saja sekarang, dia korbankan sebagian hartanya untuk bisa pergi dengan istrinya itu, 50 juta, kalau UNH plus malah bisa sampai 100 juta itu. Nah, sebelum pergi dia kumpulkan semua teman-temannya tetangganya lalu minta maaf sampai nangis-nangis gitu bahkan sampai minta diikrarkan itu per, di, di dimaafkan oleh hadirin semua dimaafkan semua maafin semua kan lalu dia pergi dengan tenang setelah dosa dia pada tetangganya mungkin sudah dimaafkan itu kan nah, sudah mulai rada ibad sedikit mungkin itu kan jangan sampai di Mekah masih di pesawat saja selama 10 jam itu masih di pesawat. Bu, Bapak, istirahat, Bu. Nanti di sana kita perlu fisik yang cukup. Ya, sekarang istirahat, mampu masih di pesawat, nih 10 jam. Baik, Pak. Itu. Dilihat lagi sedang zikir, membaca Quran. Sampai di sana, jangankan yang wajib, yang sunnah pun dikejar. Making semangatnya, kadang-kadang yang tidak sunnah pun dilakukan. Semua asal batu kelihatan ada aneh sedikit, cium. Padahal yang disunahkan, yang di, cium hajar aswad menangis karena tidak bisa ke mesjid mengejar arba'in di Madinah itu. arba'in di Madinah yang sepengetahuan saya hadisnya doif. Itu bisa sampai nangis itu gara-gara sekali nggak bisa ke mesjid sehingga target arba'in 40 waktu tidak tercapai curi padahal nggak bisanya itu karena sakit nggak bisa bangun <laughs> mana di Bandung kita pernah mendengar eno curi pada tengah masjid. <laughs> Ayah yang nu ceri kepada diajakan mereka masjid, tak malomba, malah dendam kan mengajak nake. Waktu salat zuhur, nggak usah diumum umumin seperti ini, kepada hadirin. Waktu salat zuhur nggak usah. Belum lagi azan sudah dari mesjid. Waktu salat subuh jam lima, jam 1 sudah di mesjid. Zikir, tawaf, terus tahajud. Baca Quran, berdoa, can adan kena sampai banyak yang suka bengong lihat Abah sambil nunggu subuh jadi tanya gunan bengong, biarkan doa cene saya, <laughs> bingung naundi nerek di pentah itu, yang pulang anting saya jadi kemah itu. itu, termasuk dulu wali kota Bandung itu Pak Wahyu, waktu saya habis wukuf itu saya keluar dari rupanya kemah, kemah, kemah yang bersangkutan dekat dengan kemah saya. Saya lihat sedang bawa-bawa buku manasik eh pulang anting Assalamualaikum Pak Haji, segelan. Waalaikumsalam. Ya, gimana, Sebra? Ya, alhamdulillah. Kan orangnya suka bercanda itu ya, Pak Wahyu itu. Masih ada saya kan, buku-buku kumpulan doa ke saya nanya. Kuna, no? wis bena, gimana ya? <laughs> saya mah deui doa ya geus balik seberapa kali saya bingung saya cenah. Oh ada, saya bilang Pauwahyu mungkin ada satu doa yang belum dimohonkan yang tidak ada dalam buku manasik itu. Nah, itu cenanaun si petah cenang berkhidirnya. Doakan persib marah menang. Hei, oklah, itu dahlah. Ita mual ayat dalam buku manasik Wah, benar benar kerdekaah masaroleh. Ibad, ibad ke di makan. Keinjak kaki Alhamdulillah Ada apa? Keinjak kaki saya Loh, Kenapa jadi Alhamdulillah? Saya kan tidak marah Alhamdulillah Saya pak kepala Alhamdulillah Keringetan pulang dari mesin Ditanya kenapa ngejar-ngejar fakir miskin karena ingin bersedekah Sape so, keringetan ngejar fakir miskin sampai di Bandung mafakir mesin yang keringetan ngejar dia jadi wajarlah kalau kalau kemudian sampai ya apa sampai di Mekah itu sudah jadi ibad Jangan kan menzolimi orang, menzolimi manusia, menganiaya orang, menzolimi binatang pun tidak berani. Padahal yang dilarang itu hanya membunuh binatang buruan di tanah haram pada waktu sedang memakai kain ihram, kan itu? Membunuh binatang buruan atau mengganggu ketenteraman hidup mereka, merpati kita lempar itu, itu yang tidak boleh. Lo nyamuk kan bukan termasuk binatang buruan. Yang kalau ada misalnya langsung sikat saja itu. Sebelum dia menyebarkan penyakit ke jemaah yang lain, ya ayah agaknya di pelongnya muka, nyamuk, nyamuk lomong di Bandung beaks ya, terus <laughs> di lagi, puh, puh, puh, ini siap, main handringit, datang ke Indonesia mah manusia pun disikat, kalau neka pejet. Ade, nah mungkin waktu di Mekah dia sudah jadi ibad, gitu ya. Nah, kenapa begitu dia pulang ke Bandung berdoa dengan doa yang sama? Doanya itu itu juga, ya Allah ini, tuh ya. ga ada lagi tu, ga terasa lagi dikabul oleh Allah. Ya sampai ke Bandung, balik deh jadi abid deh. Sampai di Bandung, jangankan yang ah yang sunnah, yang wajib saja ditinggalkan, tuh tenang. Ayah kita ke masjid Ini ni udah mau sholat zuhur ni. Silakanlah kamu dulu. Kata ustaz saya dulu Waktu di Mekah Sekali kita ke Masjidil Haram Itu nilainya itu 100 ribu kali Dibanding kamu masuk ke Masjid ya Mana aja, Salman mana Termasuk Masjid kita ini Kamu bolak-balik 100 ribu kali ke Masjid Sama dengan saya dulu di Mekah sekali Padahal waktu di Mekah saya kan berapa kali ke Masjidil Haram, saya so, kalikan seratus ribu kali mata tenang saya mah. So, Kira-kira ni, lah kira kadek itu. Nyaan, ni mah Haji mabur, nanti mabur pisah itu. Abide datang kadek itu. Nah, pengertian ibad ini apa? Apa tarikat yang harus kita tempuh nih? Nah, ini yang saya ingin sekali kita inikan. kan itu ya, bawa orang selalu mengartikan ini nih, solat, puasa, zakat, haji. Ya, amalan-amalan yang seperti itu sebenarnya tidak hanya seperti itu kan? Apa saja yang kita lakukan dalam hidup ini sepanjang itu saleh menurut Allah, kita lakukan sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Ini adalah jalan upaya kita pendekatan, itu adalah ibadah, itu adalah amal saleh yang akan memudahkan kita untuk dekat pada Allah. Bagaimanapun hebatnya salat seseorang itu sampai tahajudnya pun tiap malam dan lain sebagainya, kalau di dalam usahanya dia menghalalkan segala macam cara gitu dengan menipu dengan korupsi dan lain sebagainya apa artinya ini nggak mungkin dia pernah bisa menjadi ibad. Ibad itu berarti dia upaya hidupnya itu betul-betul ya di Siratul Mustaqim itu di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang harus kita berupaya untuk menjadi ibad itu tidak hanya saja soleh pada waktu kita sholat 5 menit 10 menit tapi kita harus soleh juga 8 jam kita sehari bekerja di perusahaan ini, kita harus soleh juga di rumah tangga kita, soleh di tetangga kita, bersama masyarakat soleh di tengah-tengah masyarakat soleh kita sebagai seorang pemimpin sebagai warga masyarakat sebagai karyawan, sebagai pimpinan kita harus soleh di situ baru akan jadi ibad kalau hanya sekedar soleh 5 menit solat, lalu 8 jam sudah tidak soleh dalam usaha itu, dalam kerja apa artinya kesolehan 5 menit itu jadi upaya kita untuk menjadi ibad itu Yang harus kita wujudkan dalam seluruh aspek kehidupan kita, kan itu. Dalam bekerja kita jujur, kita tidak pernah hianat terhadap amanah dan lain sebagainya lah. Insya Allah itu itulah yang akan mengantarkan kita untuk menjadi ibad. Ini syarat yang kedua karena waktu kita. Waizal salaka ibad ani fa ini kori. Uji budak watadai Ini yang ketiga. Uji bu Dakwah tidak, jika Saya akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa jika mereka berdoa kepadaku. Ini akan lebih mempertegas tadi urusan tawasul itu. Jadi kalau memang memang orang itu ingin doanya dikabulkan, ya berdoalah kepadaku kata Allah, jangan kepada yang lain. Bagaimana mungkin orang itu mengharapkan Allah mengabulkan doa dia sementara dia memintanya tidak kepada Allah? Malah minta ke Mbah Mbah Jambrong. Jadi, hendaknya hubungan kita betul-betul kita hubuh apa? Kita jaga agar jangan sampai kita membuat sekat sendiri, membuat batas pemisah sendiri antara kita dengan Allah. Itu bukan saja doa tidak akan dikabul, bahkan bisa meng menggiring orang kepada kemusrikan, menyekutukan Allah dengan sesuatu. berapa banyak orang kita baca dalam hadis yang ketika Rasulullah sallallahu masih hidup mereka datang menjumpai Rasulullah dan minta dipengadoakeun itu. Rasul tolong doakan saya ini, Rasul tolong doakan ini. Oleh Rasul didoakan. Ada juga yang tidak didoakan oleh Rasul seperti Sa'labah yang minta kaya. Lalu Rasul mengatakan kamu tidak akan kuat itu. Kalau kamu kaya itu kamu malah bisa ngaco itu makanya saya nggak mau mendoakannya. Salabah tetap ngotot dan akhirnya dikabulkan oleh Allah dan itu menjadi musibah itu bagi dia dan dan akhirnya jadi menjadi orang yang kufur. Tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, mana ada kita pernah menemukan satu hadis Rasul para sahabat datang ke kuburan Rasulullah lalu minta minta berkah, minta doa, nggak ada. Sampai sekarang itu dipertahankan betul. Kalau kita ziarah ke makam Rasul kan. Oh itu askar-askar itu sudah berdiri saja haram haram ada orang baru ngangkat tangan sedih haram takut mereka kalau sampai orang yang ziarah itu berdoa meminta-minta kepada Rasul kan itu oh itu sudah sudah sudah musyrik itu nah, kalau kita mau berdoa ya berdoalah kepada Allah. Ya saya juga katanya berdoa kepada Allah kata seorang jemaah itu yang sedang berdoa saya sedang berdoa kepada Allah ngadapnya ke sana, bukan ke sini. Karena arah kiblat kan ke sana makam Rasul sebaliknya kan itu ngadap sana kata kata si askar itu. Kalau kamu berdoa kepada Allah yang ke sana ngadapnya kenapa ngadap sini? Itu saking mereka itu Subhanallah ya saya merasa luar biasa Allah sudah mengatur dan menjaga itu ya. Kenapa misalnya justru faham Wahabi Abdul Wahab itu? Ya lebih berkembang di Saudi Arabia. Mereka orang-orang yang Abdul Wahab itu kan orang yang terkenal mujaddid, pembaharu Islam yang di zamannya dia berusaha untuk menghilangkan nilai-nilai kemusyrikan yang sudah begitu merusak kemurnian ajaran Islam. Sampai pernah di Mesir itu terusir akhirnya saking kerasnya dia itu ya. Enggak ada ampun itu, semua kuburan mau diratakan dengan tanah. Akhirnya dia terusir, lari-lari ke Saudi Arabia, diterima oleh raja pada waktu itu gitu kan dan sampai kuburan Rasul pun mau diratakan oleh dia nah hanya itu saja yang diminta oleh Raja itu, tolonglah yang satu ini gak perlu diratakan gitu kan biarkan saja dan kami akan menjaga itu supaya jangan sampai ya, itu yang dikhawatirkan akan seperti itu orang lalu datang meminta minta, -minta pada kuburan itu. kuburan Rasul pun Rasul sudah tidak ada kok. ketika Rasul sendiri ada pun apa yang bisa dilakukan oleh beliau bahkan beliau itu bisa memberi rahmat pada seorang. Boro-boro. Bisa menyelamatkan orang. Boro-boro. Menyelamatkan dirinya pun tidak bisa. Kullā amliku li nafsi darran wala nafah illa masya Allah. Dalam al araf 188 itu. Jangankan menyelamatkan orang lain. Beliau sendiri dalam perang terluka. Gigi rontok kan itu. Boro-boro menyelamatin -boro orang. Bahkan kalau kita baca riwayatnya. Para sahabat yang ber berebutan ingin ingin jadi tameng rasul kan itu di perang uhud ketika datang serangan yang kedua dari Khalid bin Walid itu ketika melihat umat Islam apa? Ya, tergiur oleh Ghanimah itu harta pempasan perang yang ditinggalkan itu itu kan mereka langsung berebutan melindungi rasul lalu mereka sahidlah pada waktu itu menjadi tameng rasul itu bahwa rasul bisa memberi menyelamatkan orang. Yang bisa menyelamatkan kita hanya Allah. Dan ini juga sebagai bukti lain ya betapa sudah banyak perkeliruan kita dilakukan oleh umat Islam ini. Yang sekarang di TV itu, wah itu luar biasa itu. Malah dipraktekkan di pesantren-pesantren, oh, dengan menghadirkan katanya seorang kiai dengan mengamalkan ayat-ayat ini maka dia bisa kebal. Juga dipraktekkan dipukul pakai golok, enggak mempan. Tusuk pakai ini enggak mempan, malah bisa menjatuhkan orang dari kejauhan. Orang lain memukul dari kejauhan, tinggal gini jatuh. Ketika ditanya kepada kiainya, gimana nih anak-anak bisa diajar ini, menzikirkan ayat-ayat Al-Quran? Emang si kiai itu lebih mengerti ayat Al-Quran daripada Rasul. Rasul yang menerima ayat Al-Quran tidak pernah mengajarkan sahabat seperti itu. Malah justru Rasul itu mengajarkan Kita baca dalam riwayat itu Diajarkan para sahabat itu Latihan pedang di masjid itu Latihan pedang, naik kuda dan sebagainya Lembing dan sebagainya Latihan perang bagaimana dilatih itu Kalau memang ayat Al-Quran itu bisa diajarkan Untuk bisa mendalami ilmu kebal dan lain sebagainya Kenapa Rasulullah tidak mengajarkan kepada para sahabat Enggak mungkin perang badar itu para sahabat itu cukup dari kejauhan aja. Enggak mau. Ya, itu gitu. Ya, eh, kalaupun ada yang lolos misalnya enggak sempat jatuh datang dari belakang pakai pedang, teteeral dia gitu. Masuk saja terluka kok. Apa yang si kiai yang itu tuh lebih ini lebih tahu tentang Quran daripada Rasul yang menerimanya? Atau kah justru yang sudah salah dalam memahami Al-Quran Al-Quran diamalkan jadi bisa mengobati segala macam penyakit Misalnya baca di salah satu koran Bandung itu ya, Ada seorang itu yang sekarang sedang naik daun obat Pengobatan alternatif ditanya Dulu kamu sekolah di mana? Misalnya katanya sekolah sampai kelas 4 SD Lalu praktek begini sudah berapa lama? Ya sudah hampir satu tahun. Lalu sebelumnya kerjaan kamu apa? Tukang channel. Tukang channel. Lalu gimana kamu sekarang bisa bisa mengobati orang begini? Menzikirkan ayat sana tiga minggu. Itu saya zikirkan perharinya per itu sekian ratus kali ada yang sekian ini dan sebagainya itu. Oh. Nah tu setelah berzikir itu saya bisa mengobati seluruh penyakit tanpa operasi. Hebat itu Berarti dia lebih ngerti daripada Rasul itu Rasul gak tahu Itu kalau ayat Quran itu Kalau diamalin tuh bisa mengobati seluruh penyakit Malah menganjurkan kepada obat waktu itu Tadawau carilah obat Berarti tumbuh tumbuhan dari makanan Dari ini dari menjaga kesehatan Olahraga dan lain sebagainya Itu yang menyebabkan lahirnya ilmu kedokteran Kalau kita lihat kenapa lahir dari ulama Islam Karena semangat mendalami ilmu kedokteran Itu sudah ada lewat ratusan Hadis Rasul yang dihimpun oleh Ibnul Qayyim Sehingga menjadi buku yang berjudul Atibun Nabawi, ilmu kedokteran menurut Nabi Ini coba Hanya dalam tiga minggu Bisa mengobati seluruh penyakit Tanpa operasi Dengan mengalihkan energi Coba letakkan telapak tangan di atas Di depan TV Ikuti bacaan saya itu kebayang oleh saya kebayang itu orang-orang yang di rumah terus karirio, ciganogarello, eh karirio gitu. Ini apa bukan pembodohan ini, ya? penyesatan sekaligus pembodohan itu. Kalau memang dengan kita ngamalin ayat tiga minggu saja membaca ayat tertentu kita tiga minggu, lalu kita bisa mengobati seluruh penyakit tanpa operasi dan sebagainya, dan itu yang disebut dengan pengobatan alternatif. Tutup saja fakultas kedokteran. Ngapain ada Fakultas Kedokteran orang susah-susah untuk bisa spesialis jantung saja dia harus 12 tahun. Sekian tahun di Fakultas Kedokteran Umum lalu penyakit dalam, apa, apa spesialis penyakit dalam sekian tahun lalu ambil spesialis jantung sekian tahun, baru spesialis jantung sekian 12 tahun. Si Etamah tilu minggu spesialis segera lupa <laughs> Ini bukan pembodohan ini. yang keempat Dua menit lah Dua menit lah 2 menit 2 menit pujibudawa tazaidan falyastajibuli hendaklah dia memenuhi dulu kewajibannya kepadaku hendaklah dia penuhi kewajibannya jadi kalau kita ingin doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu penuhi dulu kewajiban kita kepada Allah nah, itu dalam bentuk tadi ya, dengan kita Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah wa Dan meninggalkan semua yang Dilarangnya Jangan, Ya saya kira dalam kehidupan manusia Saja seperti itu Seorang karyawan yang prestasi dengan sendirinya Dia gak akan banyak ini minta saja Sudah disiapkan oleh pimpinan yang di atas. Oh ini bagus lah kasih, kasih ini, kasih ini, kasih bonus ini Kasih itu, kasih di tempat ini Dan sebagainya Anak yang soleh kepada orang tuanya Wah oh, itu akan banyak diberi oleh orang tuanya Tanpa dia harus minta gitu, Kesolehannya jadi jangan sampai kita melaksanakan kewajiban tidak, tapi doa ingin dikabul oleh Allah. Yang kelima, wal yubminubi, hendaklah dia hanya beriman kepadaku kata Allah. Maksudnya dia harus betul-betul penuh beriman kepada Allah bahwa hanya Allah yang bisa mengabulkan doa dia. Ini yang dimaksud mungkin di dalam hadis Rasul yang mengatakan Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya ragu. Jadi kalau kita berdoa meminta sesuatu kepada Allah Yakin bahwa Allah itu maha kuasa untuk mengabulkan Jangan sampai begini Ya Allah saya ingin berdoa Allah ini saya tuh sebenarnya sedang sakit Allah Ini saya sudah Ya saya ingin sembuh saja dari semua penyakit ini Allah Tapi menurut dokter Saya ini memang sudah tidak mungkin sakit. sembuh lagi dokter Apa Allah jadi saya juga tak gitu yakin ini apa bisa apa enggak itu. <SILENCIO> <SILENCIO> itu dah enggak mungkin itu di Kabul itu. Jadi malah mestinya harus begini. Seribu dokter sudah saya datangi Allah ternyata mereka mengatakan penyakit saya tidak bisa sembuh. Bagi engkau yang maha kuasa Tidak ada yang tidak mungkin Allah Itu keyakinan saya Silakan sejuta akal manusia mengatakan mustahil Bagi engkau tidak ada sesuatu yang mustahil Saya mohon kekuasaanmu Engkau tunjukkan ya Allah Saya ingin sembuh dari penyakit saya ini. Itu harusnya nah, Jangan kan Allah yang maha kuasa Manusia yang boro-boro maha kuasa Kuasa aja enggak gitu Kalaupun ada kuasa itu karena Pemberian dari Allah itu. Kan mau selalu dihargai ke kemampuannya kan itu. Pak Gubernur tolong dong bantu saya. bapak Saya yakin bisa ngebantu saya. Orang Bapak itu ini. Dia ya, Insyaallah Allah mau ngebantu. Pak Gubernur tolong bantu saya ya. Cuman saya disini gak yakin ya. Bapak itu bisa gak ngebantu <tuh> saya. sih keluar jadi. Oh minta tolong tapi... Manusia saja ingin dihargai kemampuannya. Allah yang maha kuasa, masa kita tidak yakini kemahakuasaannya? Bapak-bapak dan ibu hadirin yang saya hormati, ini saja saya kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan usaha dan doa kita akan mengantarkan kita untuk berhasil menggapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat dengan izin dan ridha Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.